Vita Dewi. True. <laughs> Pertama-tama aku mau bilang ini versinya keren banget. Versi yang dulu aku pernah denger dari versinya Chris Cornell yang penjanjianya Soundgarden. Dan suka banget dengan string arrangementnya dari Mas Oni dan Saunine. Mas Oni I love you. eh uh, Itu satu dan aku gini, mungkin ada saat um, kamu tahu dong aku kan pasti suka sama suara kamu. Iya, aku suka, setiap kali kalau kamu nyanyi performance kamu sampai sekarang tuh gak ada satupun yang aku ngerasa uh, kurang ini atau kurang itu. Tapi kalau aku bisa ngomong sedikit, uh -huh. ya, malam ini... <laughs> Tadi aku ngerasa kayaknya uh, uh, sebagai penyanyi, apalagi dengan suara yang menggelegar seperti kamu, kayaknya sayang kalau langsung dikeluarin, jret. Tadinya aku kepenginnya mungkin dari uh, uh, dari bait pertama sampai ref pertama sampai akhir ref pertama mungkin agak ditahan sedikit, bikin orang penasaran. Udah gitu nanti baru kamu keluarin gelegar gitu, kayak kamu kan bisa. Kamu kan bisa bikin-bikin so, penyanyi-penyanyi jantungan. Sorry Ngo, itu sudah dilakukan tadi? T enggak, tapi tadi soalnya... Sampai nah, dengan ref nah, pertama nah, dia masih ikut re flow, flow note nih. Tapi notenya emang begitu asli. Uh, masih di, harus bisa... Oh. Um, maksudnya Kak Anggun maksud mungkin falsetto yeah. yeah. nah, dulu ya? Maksudnya bisa iya. Falsetto dulu. Falsetto Di ref pertama? Di, kedua, di... di uh, oh berarti di bar kedua ref pertama maksudnya? Ya, yeah, oh. no. Bahkan di rap pertama masih kayaknya harus di itu terus aja. Cuma di bagian keduanya yang dia okay, falsetto okay. nya. Enggak di pertamanya. Cuma itu aja. Lainnya kayaknya aduh kamu memang memang harus kayaknya setiap kali uh, ngeluarin kekuatannya kamu. Dan kekuatannya kamu tuh di vokal. Terimakasih kamu. Ah. Nevita. Iya. Kamu tuh nyanyinya memang selalu enak. Dan... Uh, mungkin kalau tadi tadi tuh apa ya mungkin kamu termakan penjiwaan karena lagu ini amat sangat dalam gitu kan penjiwaannya dan aku lihat kamu memang berusaha untuk menjiwai lagu ini cuman kadang-kadang penyanyi itu uh, apa namanya memang bener harus menahan dulu menahan mungkin lebih lebih effortless di awal gitu mungkin hmm. lebih jadi mungkin aku lebih soalnya santai. tadi uh, uh, agak lebih santai gitu karena aku tadi aduh deg-degan nih deg-degan sih kayak kayak takut takut kamu salah gitu jadi aku nggak kebawa santainya tapi begitu pas yang tadi yang pas uh, apa namanya di ending-endingnya yang kamu teriak-teriak itu emang luar biasa lah itu Novita Dewi banget lah gitu hmm. <laughs> trademarknya kamu trademarknya Uh, saya sih gak ada masalah ya. Gak ada masalah dengan komen malam, malam ini. I think you did a great job. <laughs> That's all I want to That's say. say. <laughs> you know me so well. Kasih, you know so well. Besok, besok tiga lah yang lo hapalin dan dengan satu doang <laughs> ya, komennya itu mulu. Keliatan banget. Tiga suku kata gitu lah. <laughs> wow wow. Like gitu. <laughs> Novita, ya, nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa lagu ini memang punya tingkat kesulitan bahkan pada pada saat papa panggil aja uh, faktor kesulitan itu tetap papa sebut gitu loh karena memang ini sulit ya perlu rasa yang, yang menurut aku harus menguasai rasa yang tinggi gitu loh dan teknik vokal yang menurut aku juga bukan uh, sembarangan dan yang ketiga yang paling penting tanpa karakter Yang kuat, lagu ini gak akan jadi apa-apa. <SILENCIO> Makanya Papa selalu bilang, Star Package Quality, Kamu sudah miliki itu, Nobita. <SILENCIO>